b a k Tony, silakan. Ya, selamat siang ya. Ya, silakan Mbak. Jadi sebenarnya disini yang kita bisa lihat adalah kerja aparat dari d i s k u b ini itu gak beres. Jangankan yang jauh gitu. Kemarin di d e k a t Danmogot sana ada satu rel kereta, ibu-ibu lagi nyetir terios. Itu rupanya gak ada kereta mau lewat, penjaganya lagi tidur. Dan infrastruktur disana cuma pakai gala h atau gak ada galanya, gitu. Saya gak, gak jelas ya. Akhirnya ketabrak anaknya meninggal. Itu kan sebenarnya, aduh, disini nih ya, sebenarnya itu... Mesti dibikinlah hukum yang ketat. Karena kalau begitu kejadian itu di luar negeri itu menuhupnya mesti mundur atau bisa dituntut. Termasuk juga lubang di jalanan itu segala m a c a m Karena tidak ada suatu kekuatan hukum, maka mereka mah santai-santai aja mau mati seribu orang pun mereka gak akan mundur. Jadi infrastruktur itu perlu dibangun yang benar, terus orang-orangnya juga mesti yang diatur yang benar. Saya、eh, juga i n i gimana ya, itu petugasnya tidur d i a dia rantuk manusiawi juga. Tapi memang infrastrukturnya nggak ada, mungkin belnya nggak ada. Jadi siapa yang harus k a n g u n jawab kayak begini? Urus begini kecil aja nggak bisa, gimana mau urus korupsi? Makasih. Iya, Pak Gilbert s i l a k a n a、ah, Iya, selamat siang. Siang s i l a k a n Pak. Iya, memang nyawa manusia di Indonesia sudah tidak ada harganya sama sekali. Ya jangan salah s a t u a t u hanya swastakan saja. y a kan, perkereta apian. Uh, angkutan kapal laut segala macam disuasakan, t pasti s u a s t a lebih bagus kok. Dari segi teknologi, dari segi apa namanya,、uh, SDM-nya, pasti lebih siap dibandingkan dengan mereka-mereka yang、uh, menyandang apa namanya, pegawai negeri lah, apalah, istilahnya gitu lah. Bisuasakan t lah, gitu, makasih. Ya, baik, silakan mitra bisnis untuk Anda yang ingin memberikan komentar Anda di 6339160. Pak Simon, silakan. サリア、ヤ、ウォーター、サリア、ヤ、ウォーター、ザリア、アラ、サポカス、アラ、サポカス、ヤ。 パンジャーに、パサッカーに、スパイアイレイ。コミャーマン、アラサッカー、キバキバサッカー、パンジャーに、アティマフィアホームランに、アラプレイヤー、アラプレイヤー、アラなレイヤー、アパパコミ、アラファマサ a カー、アパコミ、アラファマサッカー、アパコミ、アパコミ、アパコミ、アパコミ、アパコミ、アパコミ、アパコミ、アパコミ、アパコミ、アパコミ、アパコミ、アパコミ、アパコ、アパコ、アパ、アパ、アパ、アパ、アパ、アパ、アパ、アパ、アパ、アパ、アパ、アパ、アパ、アパ、アパ、アパ、アパ、アパ、アパ、アパ、アパ、アパ、アパ パフェリーシューが嫌いなの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 programnya apa, misalnya perkereta apian dia punya program apa, misalnya ingin membangun apa, itu, itu dikasih tahu ke masyarakat masyarakat nanti yang bantu kontrol segala macam,、bah. mungkin ke depannya dia mau ngapain, mau beli kereta ke, atau mau perbaikin signal atau apa, satu nah kedua, perilaku daripada a p a r a t y a p a kalau k memang ada oknum yang memang terbukti melakukan istilahnya i t u lalai dengan pekerjaan program tersebut dan tidak sesuai, dihukum aja、ah, pak ngapain kita pelihara orang Orang Indonesia 230 juta, masa pada nggak ada yang bisa ngurusin p e r c a tapian, Pak? Swasta aja mungkin kalau dikasih juga untung, itu nggak mungkin nggak untung sih, Pak. Itu cuma banyak banyak lubangnya aja, banyak tipusnya aja, saya rasa gitu, Pak. m a s i h Pak. Terima kasih, Pak Andre. Ya. アロスカーのパスカトレード。 Tredoran t a u karyawan Di perkereta a p i itu j a d i y a ini saya rasa Bukan m a n a j e m e n Jadi b i n u n hero b u k a kecelakaan ini ya Bukan kecelakaan abis dari kereta terbarik Atau karena tanah Jadi kereta lebih diem Kita abang、okay. Selamat malam Pak Farel Kalau komentar saya sih Mungkin masih n i s i n y a kecewa Karena barang-barang banyak inflasi、gitu. Itu aja terima kasih Baik, Terima kasih kembali Pak Farel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 フ t スコータジャー、フィスピ i ピ n ピス a スピスピスピスピスピスピス n スピ r e スピスピスピスピスピスピスピスピスピスピスピスピスピスピスピスピ e ピスピスピスピスピスピスピスピスピスピスピスピ p ピスピスピスピスピスピスピスピス s スピスピスピスピスピスピスピスピスピスピスピスピスピスピスピスピスピスピスピスピスピスピスピスピスピスピスピスピスピスピスピスピスピスピスピスピスピスピスピスピスピスピスピスピスピスピスピスピスピスピス n スピスピスピスピスピスピスピスピスピスピスピスピスピスピスピ e ピスピスピスピスピス Agar lebih s e r i u s m e n g urusnya. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak Didi. Pak Budi, selamat malam. Ya, malam. Silakan. Ya. <tuh> Kalau saya pikir, kan pernah masuk koran juga, tadi memang budget pemerintah untuk transportasi darat, khususnya kereta api, itu justru katanya alokasinya paling kecil. Tidak relevan dengan jumlah、uh, penumpang yang diangkut oleh transportasi Kereta api. Jadi artinya pemerintah memang menganggap sebelah mata terhadap transportasi yang、e, m a s a l ini ya, Sebenarnya yang sangat efisien,、uh -huh. sangat efektif dan murah gitu、okay. Jadi saya pikir pemerintah memang perlu fokus untuk kepada k e r e t a a n g k u t a n kereta api Oke,、okay. terima kasih banyak Pak Budi komentarnya Saya balik ke Pak Arifin ya, selamat malam Pak Iya, malam Lalu memadamkan kecepatan Pak Arifin Iya Uh, begini Bu, kalau menurut saya ya itu kita punya perkereta apian kita itu memang sudah, menurut saya sudah terlalu tua dan kuno ya jadi human errornya sangat、uh, mempunyai peranan penting itu mungkin di atas 90% persen ya ya macam-macam ya, mungkin dari karyawannya, dari segi manajemennya dan saya lihat memang、uh, lebih baik kereta api kita itu seluruhnya itu diperbaiki secara menyeluruh dalam arti peralatannya harus diperbaiki seluruhnya、mm -hmm. dan uangnya pasti lebih sedikit dibandingkan、oh, dikorupsi sama si guys dengan kawan-kawan itu <laughs> itu pasti mereka kalau kita investasi mungkin perkiraan saya sepuluh triliun juga akan nyampe ya、Baik. karena teknologi udah murah sekarang oke、okay. terima kasih banyak p a k r i n z i n pak、oh. Toni selamat malam selamat malam iya silahkan bapak ya kalau ditanya yang salah salah semua muanya bu jadi Kalau kita lihat kereta api,、nah、ini sebenarnya kereta api zaman peninggalan b e l a n d a itu, Bu.、Hmm. Tidak pernah diperhatikan oleh pemerintah. Yang ada dipakai terus, mau sohak dipakai terus saja. Nah, sekarang kalau kita berkaca ke Singapura, dulu waktu awal mereka mau bangun m r t dikecam. Lalu dikatakan nggak dibutuhkan. Rupanya... setelah jalan ternyata butuhkan oleh rakyatnya nah sementara Indonesia jadi perhatiin ini yang agak i n dipakai terus akibatnya ya seperti ini ya bu baik terima kasih terima kasih kembali pak Toni.